Bidra bisnis pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mewacanakan untuk Memberlakukan Electronic Road Pricing atau ERP di sejumlah ruas jalan utama ibu kota Dengan tahap awal pemberlakuan di jalan yang termasuk dalam area 3-in-1 Rencana ini dianggap akan menjadi satu alternatif solusi lagi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Namun, sebagian masyarakat menilai pemberlakuan kebijakan ERP akan malah menambah beban ekonomi masyarakat. Bahkan sebenarnya pemerintah DKI sudah dianggap gagal mengatasi kemacetan, tapi malah secara tidak langsung melemparkan biayanya kepada masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas bagaimana menurut Anda dua hal Satu sisi yang dilakukan oleh pemerintah Pemda Jakarta dengan IRP dalam cara lain 3 in one Itu adalah mau mendiscourage mobil Mengurangi kepadatan Misalnya dengan IRP anda orang harus bayar Dengan begitu maka mungkin ada disinsentif orang untuk menggunakan jalan pada saat itu Sehingga nanti volume mobilnya jadi menurun Ini lebih upaya untuk memberikan disinsentif Supaya orang itu nggak pakai mobil Dia nggak pakai mobil maka kemudian kemacetan itu bisa sedikit diatasi lah logikanya ke situ dan itu sah saja bahkan mungkin yang perlu ditambah lagi kalau kita lihat di negara maju apa harus dibuat lagi parkirnya mahal harus dibuat lagi parkirnya mahal dan susah. Di Indonesia itu parkir murah sekali. Saya ambil contoh, di Sydney misalnya Anda harus bayar sekarang mungkin sekitar 35 dolar. Anda bayangkan kalau Anda harus parkir bayar 500.000 ribu siapa yang mau parkir. Gitu. Atau di negara-negara maju dibikin tiket parkingnya. Itu upaya-upaya disinsentif supaya orang tidak menggunakan mobil pribadi. Anggap saja nantinya semua orang yang melewati jalan di Jakarta yang terkena ERP sudah tidak menggunakan mobilnya lagi akibat biaya ekonomi yang menjadi besar. Lantas masyarakat menjadi tidak punya pilihan transportasi lagi mas. Ini bagaimana? Mana? Itu harus juga diselesaikan dengan yang kedua, public transportnya diperbaiki. Kalau Anda discourage orang, dibikin tiket parkir mahal, ERP, sehingga orang kemudian menjadi beban. Tapi terus dia kan harus ada alternatifnya. Kalau dia di kosnya dengan cara dia menggunakan mobil pribadi jadi lebih mahal, maka dia harus pilih ke public transport. Tapi kalau public transportnya nggak memadai, tidak tersedia, dia mau gimana? Halnya busway nggak cukup, mesti ditambah dong. Atau kemudian nggak cukup dengan busway, maka Anda harus bikin MRT. Jadi juga mesti ada alternatif yang dibuat untuk menyelesaikan ini. Kalau enggak Anda bikin ERP, tapi pilihannya tidak ada, maka orang akan tetap aja, karena dia enggak punya pilihan lain. Sehingga itu akhirnya menjadi beban aja. Kalau mau membuat ini efektif, tetap harus dua hal. Anda kasih disinsentif orang untuk uh, menggunakan kendaraan pribadi. Di sisi lain, Anda kasih alternatifnya kalau mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tanpa itu, enggak bisa. Demikian Katik Basri, saya Giri Sadewa.